ورسوله. يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء Wa attaqullaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yagfir lakum dhunubakum Wa man yuti'allaha wa rasulahu faqad fawzan azimah Fa inna asdaqal hadithi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 Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan dan pendengar setia Radio Roja yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membuka majlis yang mulia ini dengan menghanturkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat harta Nikmat waktu luang Nikmat kesehatan Sampai nikmat Yang berada di ranking pertama Yaitu nikmat iman Dan nikmat islam Nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan kita Di dunia dan di akhirat Dan secara khusus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena berkat taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita Kita kembali mampu berkumpul Di salah satu rumah Allah Di salah satu dari taman-taman surga Untuk mengerjakan sebuah ibadah Yang kita harapkan Dengannya Allah mempermudah jalan kita menuju surganya Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW Dalam hadis yang cukup terkenal Di telinga-telinga kita ketika beliau bersabda mansalakatarikan yal tamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi ilal jannah barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dengan niat untuk mendapatkan ilmu agama maka Allah akan mudahkan dengan perjalanannya tersebut perjalanannya menuju surga jadi Allah akan mudahkan orang tersebut perjalanannya menuju surga dalam menempuh jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Kita selalu berharap agar Allah Menerima amal ibadah kita yang kita kerjakan pada malam hari ini Dan dengannya Allah Memudahkan kita Dalam menempuh perjalanan menuju surganya Amin Selanjutnya marilah kita Memberikan salawat Atau mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beserta para keluarga beliau Para sahabat-sahabat beliau Dan orang-orang yang istiqamah Meniti sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Jemaah sekalian rahimah 23 dan 24 Dan kesimpulan yang kita bahas pada pertemuan yang telah lalu Atau poin-poin terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang telah lalu adalah Yang pertama Al-Quranul Karim Adalah mu'jizat Nabi Alaihi Wasallam yang termulia Yang tertinggi Sebagaimana hadis yang dilakukan Imam Muslim Yang sudah kita sebutkan Dan sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu Yang kedua Tentang makna Al-Hijarah Atau batu-batu Ketika Allah berfirman Fattakunnar Allati wakuduhan nasu Wal-Hijarah Dan takutlah kalian terhadap neraka Allah Yang bahan bakarnya Berasal dari manusia dan Dan batu Bebatuan Dan kita sudah jelaskan Ada dua tafsir Dalam buku-buku para ulama kita Yang pertama adalah Al-Kibrit atau batu pematik api Yang sangat luar biasa besarnya Sangat panas Yang beraroma sangat tidak sedap Dan mengepulkan asap hitam apabila dibakar Dan seterusnya Itu pentafsiran yang pertama Dan yang kedua adalah Batu-batu Yang berasal dari berhala dan patung-patung Yang dijadikan sarana jembatan menuju Allah subhanahu wa ta'ala oleh orang-orang musyrikin jadi patung-patung atau berhala-berhala yang mereka sembah atau ibadahi atau yang mereka jadikan jembatan sarana agar mereka lebih dekat lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 98 ketika Allah berfirman innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam sesungguhnya kalian dan benda-benda mati yang kalian sembah, yang kalian ibadahi, yang kalian yang kalian jadikan mediator antara kalian dengan Allah, seluruhnya itu akan menjadi menjadi apa? Apa? Naam jadi umpan di dalam api neraka, jadi bahan bakar api api neraka. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu bahwa Dibakarnya, dijadikannya patung-patung tersebut, berhala-berhala tersebut sebagai bahan bakar neraka bukan karena dosa patung-patung dan berhala-berhala itu, karena patung-patung dan berhala-berhala itu notabene adalah buatan tangan-tangan manusia dan mereka adalah benda-benda mati, mereka tidak merasakan sakitnya siksa di api neraka. Namun tujuan Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk menyakitkan hati orang-orang musyrikin. Agar ke, kesengsaraan mereka bertambah pedih lagi. Karena pada saat itu mereka melihat. Ternyata benda-benda yang mereka elu-elukan ketika hidup di dunia. Yang mereka kultuskan. Yang mereka yakini bisa memberikan manfaat bagi mereka. Ternyata hanya menjadi bahan bakar di api neraka saja. Dan ini sangat menyakitkan hati-hati mereka. Ini adalah pukulan keras atau pukulan yang sangat telak kepada mereka. Karena orang akan merasa kecewa, akan merasa sakit hati apabila orang atau hal yang dieluk-elukannya itu terkapar di hadapannya, terkapar di di hadapannya. Dan Allah berikan hal tersebut untuk menggoncang dan menyakiti jiwa-jiwa mereka Secara psikologi orang yang melihat hal yang dibanggakan Yang dieluh-eluhkan apalagi dikultuskan dan menjadi akidah Itu tidak berdaya dihadapannya itu sangat menyakitkan hatinya Dan kita sudah bahas uh, pada pertemuan yang telah lalu Dan yang terakhir jama'askan rahimanillah wa'iyakum adalah tentang firman Allah wa'idat lil kafirin bahwa neraka neraka Allah swt Allah persiapkan untuk mengadab orang-orang kafirin -orang. dan salah satu faedah atau faedah yang ada di dalam hal ini ada dua hal sebagaimana yang saya katakan pada pertemuan yang telah lalu jazakallahu khair yang pertama adalah bahwa ayat ini adalah salah satu dalil bahwa neraka itu sudah diciptakan, neraka itu sudah ada, neraka itu sudah ada pada detik ini, dan pada sebelum, pada saat kita masih berada di kandungan ibu kita, dan ketika kita belum diciptakan oleh Allah Subhanahu Wataala, dan salah satu dalilnya dalam sunnah adalah apa yang diraikan Imam Muslim ketika para sahabat mendengarkan bunyi benda yang jatuh dengan suara yang cukup keras lalu mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengatakan itu adalah suara batu yang jatuh di keraknya neraka di dasarnya neraka yang dijatuhkan atau yang terjatuh dari pinggiran api neraka 70 70 apa 70 tahun yang lalu Dalam hadis sah yang diratkan imam Muslim Jadi Ini adalah dalil yang sangat jelas Yang menunjukkan bahawa neraka itu sudah Sudah ada Dan masalah yang terakhir Hadis atau ayat ini menjelaskan Bahaya Melakukan perbuatan syirik Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas Bahwa ayat ini umum Bagi setiap orang Yang melakukan kekufuran Yang melakukan kesyirikan Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum kufar Quraisy pada saat Pada saat itu Atau orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Yang ada pada saat ayat itu Diturunkan Sebagaimana yang yang, yang tercantum Dalam tafsir At-Tabari Dan tafsir Ibnu Katir dalam ayat ini Ya itulah yang kita bahas pada kesempatan yang telah Lalu secara singkat Pada pertemuan kali ini Kita akan uh, berusaha belajar bersama Tentang hal-hal faedah-faedah Yang terkandung dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-25 Ya saya akan bacakan ayatnya dan terjemahannya baru kita akan tinjau faedah demi faedah yang terkandung dalam ayat ini. Iya. Ayatnya berbunyi wa basyiril ladzina amanu wa amilush shalihati annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min samaratin rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa Walahum fiha azwajun mutahharah Wahum fiha khalidun Yang artinya Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat amal saleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya Setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu Mereka mengatakan Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu mereka diberi buah-buahan yang serupa dan bagi mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Sekali lagi surat Al-Baqarah ayat 25. Faedah yang pertama jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum Iya. Ulama menjelaskan, sebagaimana yang dijelaskan Al Hafidh Ibnu Kasir dan tercantum juga dalam Al Misbahil Munir, bahwa setelah Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan azab dan siksaannya yang telah Dia persiapkan azza wajal kepada orang-orang yang kafir terhadapnya. Orang-orang yang menentang Al-Quranul Karim, orang-orang yang tidak menganggap Al-Quranul Karim adalah Firman Allah, buatan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lain sebagainya. Selanjutnya Allah menjelaskan apa yang Allah persiapkan bagi hamba-hamba yang beriman, hamba-hambanya yang beramal saleh. Jadi setelah menjelaskan sebagian hal yang berkaitan dengan orang-orang kafir dan azab serta siksa yang ditujukan kepada mereka selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung nikmat yang Allah persiapkan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. nah jamaskan rahiman illah wa iyakum Inilah yang dinamakan Dalam ilmu Tafsir dengan Al-Munasabah Al-Munasabah Kita tidak akan bahas Panjang lebar Namun kita, saya ingin menjelaskan sedikit saja Tentang hal ini Al-Munasabah adalah Ilmu dalam Tafsir Al-Quran Yang menjelaskan Tentang hubungan Sebuah ayat dengan ayat sebelum atau sesudahnya Jadi ilmu dalam tafsir Al-Quran Yang membahas hubungan sebuah ayat Dengan ayat sebelum atau sesudahnya Seperti yang dijelaskan Al-Hafid Ibn Kathir Tapi Al-Hafid Ibn Kathir tidak menyebutkan Apa yang beliau jelaskan dengan sebuah istilah khusus Nah istilah khusus ini dalam ilmu tafsir namanya Al-Munasabah jadi hubungan sebuah ayat dengan ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya. Bisa dipahami? Oleh karena itu Mukashir mengatakan, setelah Allah SWT dalam ayat ke-24 mengatakan, fa taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narallati waquduha annasu wal uiddatil kafirin. Jika kalian tidak mampu bisa menghadirkan sebuah kitab yang seperti Al-Qur'anul Karim dan kalian memang tidak akan bisa melaksanakannya, tidak akan bisa membuatnya, tidak akan bisa melakukannya, fattakun nar. Maka takutlah kepada neraka, maka jaga diri kalian dari api neraka Allah Subhanahu wa taala yang bahan bakarnya berasal dari manusia dan bebatuan yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang kafir. Setelah itu Allah mengatakan wabashirin ladina amanu wa amilus salihati anna dan seterusnya. Setelah itu Allah mengatakan wahai Muhammad berilah kabar gembira kepada mereka kepada mereka yang beriman kepada Allah swt dan melaksanakan dan mengamalkan amal salih bahwa mereka akan mendapatkan surga Allah swt dan seterusnya. Jadi al Imam Nuqatir mengaitkan ayat sebelumnya ayat 24 dengan ayat 25. Ini yang dinamakan dalam ilmu tafsir dengan istilah al-munasabah. Al-munasabah. Iya. Selanjutnya jemaah sekalian wa iyyakum. Al-Imam an mengatakan secara makna ya, bahwa sekali lagi pada ayat ke-24 Allah menyebutkan azab dan siksaan yang disediakan yang dipersiapkan bagi hamba-hambanya yang kafir terhadapnya yang mengingkari Al-Quranul Karim lalu setelah itu di ayat ke-25 Allah menjelaskan kutub yang berbeda yaitu hamba-hambanya yang beriman kepada Allah dan melaksanakan amal saleh. Dan Allah menjelaskan apa yang Allah sediakan Allah persiapkan kepada mereka Kata Ibnu Qasir Inilah makna Apa yang punya buku? Inilah makna dari Al Apa? Al-Masani Al-Masani Apa yang dimaksud Al-Masani? Yang dimaksudkan oleh Ibnu Qasir Ketika beliau mengatakan Al-Mathani Dalam tafsirnya Itu Berhubungan dengan ayat Atau itu makna Yang beliau rojihkan Dalam Al-Quranul Karim Dalam surat Az-Zumar Ayat 23 Ketika Allah berfirman Allahuladzi nazzala ahsanal hadith Kitaban Mutashabiha Eh? mathania Jadi mutasyabihan mathania Allahul ladzi nazzala ahsanal hadis Allah lah yang menurunkan sebaik-baik perkataan Apa yang dimaksud sebaik-baik perkataan Al-Qur'anul Karim Nah salah satu sifat Al-Qur'an atau salah satu yang terkandung dalam Al-Quran adalah kitaban mutasyabihan masaniya. Sebuah kitab yang mutasyabihan. Yang menjelaskan hal-hal yang serupa. Atau yang menjelaskan atau yang menyebutkan sebuah kisah di beberapa tempat yang berbeda. Di beberapa tempat yang berbeda jadi sebuah kisah, satu kisah namun tempatnya berbeda-beda itu mutasyabihah seperti yang dirajikan oleh Ibnu Kafir Masaniya adalah Masaniya adalah menyebutkan sebuah hal lalu menyebutkan kebalikannya secara beriringan itu yang namanya Masaniya ini adalah tafsir yang dirajikan oleh Al-Hafid Mulkafir Al Tentang makna masaniya Dalam surat Az-Zumar ayat 23 Jadi setelah menyebutkan hitam Berikutnya menyebutkan putih Karena yang ber, bertentangan dengan hitam putih Setelah menyebutkan kurus Setelah itu menyebutkan gemuk Setelah menyebutkan sunnah Menyebutkan bid'ah Setelah menyebutkan tauhid Menyebutkan syirik Setelah menyebutkan ketaatan Selalu menyebutkan kemaksiatan itu yang dinamakan mazani jadi menyebutkan sebuah hal dan lawannya secara beriringan bisa dipahami tidak? jadi sekali lagi dalam ayat ke 24 Allah menyebutkan apa? Allah menyebutkan beberapa hal tentang pelaku-pelaku kesyirikan dan kekafiran bisa dipahami? Lalu di ayat ke-25 Allah menyebutkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh Bertentangan apa tidak? Bertentangan. Dan disebutkan secara beriringan. Di ayat sebelumnya Allah mengatakan, "Uiddatil kafirin fatakun nar." Takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya berasal dari manusia dan bebatuan yang dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir. Itu ayat ke-24. Ayat ke-25-nya Allah mengatakan, An lahum jannat. Mereka mendapatkan surga. Jadi setelah menyebutkan neraka, ayat berikutnya Allah menyebutkan surga. Itulah yang dinamakan masani. Menurut apa yang diraikan oleh ibnu Katsir. Bisa dipahami? Yang punya kitab paham yang dimaksud masani, itu yang dimaksudkan. Dan masani di sini itu adalah surat Az Zumar ayat 20, 3. atau faedah yang keberapa pak? Oh baru pertama ya. ya. Faedah yang berikutnya. <tuh> Ulama menjelaskan bahwa masani kita pakai istilah masani ya, inukasir ya, masani dari surat ke Al-Baqarah ayat 24 dan ke 25 ini memberikan sebuah faedah penting dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam melakukan tarbiyah pendidikan yaitu menggabungkan metode targib dan tarhib. Menggabungkan metode al-wa'd -wa wal wa'id. Menggabungkan metode motivasi dan ancaman mengabungkan metode hadiah bagi orang yang berhasil melakukan sesuatu dengan hukuman bagi orang yang melanggar jadi setelah Allah menjelaskan, mengancam akan mengadab pelaku-pelaku kesyirikan dan kekafiran dengan neraka selanjutnya Allah memberikan janji bagi orang-orang yang mau beriman dan beramal saleh. Agar pembaca Al-Qur'an paham tentang hal ini. Dan Allah menggunakan metode ini, at-targhib wa tarhib sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syaukani dalam Fathul Qadir. At-targhib dan tarhib. At-targhib artinya memberikan janji atau memotivasi, membuat orang itu ingin dan semangat mengerjakan amal saleh atau ketaatan. Dan at atargib adalah mengancam menakut-nakuti dan seterusnya dengan sebuah hukuman. Jadi ini adalah metode Al-Quranul Karim, metode robbaniyah, Quraniyah yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajak hambanya agar selalu mentauikan Allah Subhanahu Wa Taala dan menegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu seorang da'i atau orang yang sedang mengajar, mendidik Anak-anaknya di rumah dan seterusnya Hendaklah memperhatikan metode ini Jangan berat sebelah Jangan kita hanya memberikan motivasi-motivasi saja Hadiah-hadiah saja kepada seorang anak Sehingga dia menjadi anak yang manja Atau apabila kita menjadi seorang da'i atau ustadz Jangan kita hanya berbicara tentang Ayat-ayat yang berbicara atau hadis-hadis yang berbicara Tentang motivasi Oh tenang Allah itu kan gofurur rahim Akhirnya apa Akhirnya jamaah tersebut Jadi malas ber, beribadah Pak kenapa gak solat di masjid Allah kan gofurur rahim Tenang saja pak ustaz itu selalu mengatakan demikian Oh pasti kan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa berzina Oh tenang saja Allah itu gofurur rahim Allah itu maha pengampun Lagi maha penyayang Pastilah kita diampuni oleh Allah subhanahu SWT Karena yang dipakai hanya satu metode saja Atau satu cara saja Tidak menggabungkan antara dua cara ini Dan sebaliknya Kalau kita terlalu menggunakan metode hukuman saja Atau terlalu overdosis Dan melupakan Metode memotivasi dan hanya berkutat dengan metode hukuman Metode ancaman dan seterusnya Itu akan membuat Jamaah kita Masyarakat kita Atau orang yang kita didik menjadi pribadi-pribadi yang putus asa Pesimis Karena setiap hari yang didengar adalah ancaman terus Setiap hari yang didengar raka terus Kayaknya tidak ada kehidupan yang cerah di dunia ini Padahal sebagaimana Allah menyebutkan neraka, Allah juga menyebutkan surga. Oleh karena itu harus balance, harus seimbang dalam menjelaskan hukuman dan dalam menjelaskan, menjelaskan uh, ancaman. Sehingga orang itu tidak putus asa dan di sisi lain orang itu tidak terlalu pede sehingga dia menjadi malas dalam beribadah dan meremehkan sebuah ibadah. Seperti misalnya analogi sederhananya. Contoh sederhananya ketika kita belajar pak. Seorang siswa yang belajar di sebuah sekolah. Apabila dia terlalu terlena dengan janji-janji seorang gurunya maka dia akan malas belajar. Dan sebaliknya kalau gurunya terlalu kejam tidak pernah memberikan kesempatan. Untuk memotivasi muridnya dan seterusnya, maka anak-anak pun juga tidak akan mau belajar karena sudah fobi dengan dengan gurunya. Kenapa? Karena tujuan ulama menjelaskan tujuan menggabungkan dua hal ini agar rasa khuf dan roja dalam diri seorang hamba itu seimbang. Khuf itu khawatir takut kepada Allah dan roja itu harapan kita kepada Allah subhanahu wataala. Nah kita menggunakan metode motivasi dan hukuman ini agar, Sekali lagi, Khof dan rojak kita seimbang, Tidak berat sebelah, Tidak timpang sebelah, Karena kalau terlalu rojak, Terlalu berharap, Maka akan jatuh ke dalam sikap peremehan, Oh gak perlu tenang saja, Yang penting la ilai Yang penting kalau mau mati, Baca la ilai lallah, Sudah dihafalin gitu kan, Sudah dihafalin buat catatan, yang penting kalau mati baca la ilaha illallah Tenang saja pasti akan masuk surga Gak apa-apa kita main judi, bermaksiat, berzina Makan uang riba Yang penting jangan lupa Sebelum dicabut oleh malaikat maut Baca la ilaha illallah Nah jadi meremehkan Dan sebaliknya Kalau khuf kita, sekali lagi Kalau khuf kita, rasa khawatir kita Yang berlebihan Maka kita Akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Padahal Allah telah mengatakan, Lataknatumin, Rohmatilah dalam Surah Az Zumar ayat 50. Tiga, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wataala. Jadi sekali lagi jamaah -jama sekalian pentingnya kita mengamukan masalah ini sekali lagi contohnya bahwa orang yang belajar atau siswa yang belajar di pendidikan formal atau di sebuah bad badan pendidikan itu dia harus menyeimbangkan sikap harap dan khawatir jadi sikap harap dan khawatir itu harus seimbang karena kalau harapannya terlalu besar keyakinannya terlalu besar maka dia akan meremehkan pelajaran, oh ini kan gampang nanti saja belajar sistem SKS sistem kebut semalam, insyaallah masuklah di otak saya Nah, begitu juga kalau misalnya dia terlalu khawatir yang di otaknya sebelum ujian itu tidak lulus, tidak lulus, dan tidak lulus masa depan suram maka dia akan grogi. Dia tidak bisa konsentrasi, dan akhirnya tidak maksimal dalam dalam belajar. Justru stres. Kan begitu ya? Coba lihat, kalau misalnya orang, betapa banyak kita membaca berita, bahwa uh, sebagian adik-adik uh, kita, atau siswa-siswa uh, sebelum ujian nasional itu stres. Kan demikian. Kenapa? Karena rasa khawatirnya lebih berat daripada harapan. Tidak seimbang. Akhirnya stres. Karena... Apa namanya khawatir gagal dalam sebuah ujian Jadi sekali lagi jemaah sekalian Islam itu tidak mungkin keluar dari fitrah manusia Dan dalam masalah ini Islam mengajarkan agar kita menyeimbangkan Antara Hauf dan Rojak Dan masalah ini panjang lebar dibahas dalam masalah Akhidah Dan uh, mungkin di waktu yang lain kita bisa membahas dalam ayat-ayat yang langsung berkaitan dengan masalah ini Namun saya ingin tekankan bahwa Metode At-Targib wa-Tarhib memotivasi dan mengancam, ini adalah metode robbaniyah dalam mendidik seseorang atau sebuah generasi. Dan salah satu hikmahnya agar bisa menyeimbangkan antara rasa harap kepada Allah dan rasa khawatir kepada Adab Allah subhanahu wataalla. Jadi di sisi yang satu kita berharap bahwa kita memiliki Rob yang maha pengampun, yang maha penyayang, yang maha Yang Maha Mengampuni dosa-dosa kita, namun di sisi lain kita pun ingat bahwa Allah pun juga memiliki adab yang sangat pedih, yang siap untuk dijadikan uh, alat untuk mengadab hamba-hambanya yang tidak bersyukur dan kufur kepada kepadanya. Jadi jamaah Asy-Syafiah -ra wa yakum inilah pentingnya masalah masalah uh, ini. Oleh karena itu jamaah sekalian Allah menggabungkan Metode ini dalam sebuah ayat Dalam surat Al-Ma'idah Ayat 98 Ketika Allah berfirman I'lamu Annallaha syadidul iqab Wa annallaha Gafurun rahim Jadi dalam surat Al-Ma'idah 98 Allah mengatakan, I'lamu Ketahuilah kalian Annallaha syadidul iqab bahwa Allah adalah Zat yang amat keras siksanya yang amat pedih siksanya, hukumannya itu sangat sangat berat. Namun itu satu sisi saja. Sisi yang lain, wa an-nallah gofurrahim. Di sisi yang lain Allah adalah that yang maha pengampunan lagi maha penyayang. Ini agar sekali lagi sifat haf dan rojak kita, harapan kita kepada Allah, kasih sayang Allah, ampunan dari Allah dan kekhawatiran kita kepada hukuman Allah. Adab Allah subhanahu wa ta'ala seimbang Oleh karena itu Allah cantumkan Secara nas, secara teks Dalam sebuah ayat dalam Al-Quran itu surat Al-Ma'idah Ayat 98 Bisa dipahami? Iya Selanjutnya, faedah keberapa pak? Iya Faedah yang ketiga Faeda yang ketiga. Faeda ini diberikan oleh Syeikh Muhammad bin Saleh Al Thaminn. Nah. Dari kata-kata wabashir, wabashir, bashir itu adalah kata kerja untuk memerintah pihak lain jadi kata kerja yang digunakan untuk memerintah pihak lain, atau dalam bahasa Arabnya namanya fi'lul amr fi'lul amr asal katanya itu tabshir tabshir adalah memberikan kabar gembira sebuah kabar yang bisa menyenangkan Orang yang mendengarkannya Bisa dipahami? Bisa dipahami pak? Iya Nah Syekh Mahathir Mengatakan Bahwa Dalam ayat ini Memberikan sebuah faedah Disyariatkannya Memberikan kabar gembira Kepada Manusia Dengan apa-apa Yang dia gembira ketika mendengarnya Jadi disunahkan Atau disyariatkan memberikan kabar Gembira Kenapa? Karena Allah memerintahkan Rasulullah Sallallahu SAW Untuk memberitahukan sebuah kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang mukminin, Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal Saleh, dengan apa? Dengan janji Allah SWT Berupa surga Jadi ulama menjelaskan Sebagaimana dikatakan Syekh Muhammad bin SAW bahwa ini adalah sebuah dalil Yang menunjukkan Disyariatkannya memberikan kabar gembira Kepada manusia dan ayat-ayat yang serupa dengan hal ini Lebih dari satu ayat Di antaranya adalah Dalam surat As-Sawfat Ayat 101 Ketika Allah berfirman bi Bigulamin Halim Ayat ini Untuk Nabi Ibrahim Fabasharnahu Maka kami memberikan kabar gembira Kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim. Dengan apa? Bi gula min halim. Bahwa Nabi Ibrahim akan memiliki seorang anak. Yang halim, yang sabar, yang berilmu dan seterusnya. Siapa yang dimaksud anak di dalam ayat ini? Ismail. Jadi kabar gembira digunakan Allah kepada nabinya. Dalam ayat yang lain. Dalam surat Sat'ad-Dhariyat. Ayat 28 Allah mengatakan wabasharuhu bi gulamin alim dan mereka yaitu para malaikat yang mendatangi rumah Nabi Ibrahim wabasharuhu wabasharuhu memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa beliau akan memiliki seorang anak dan anak yang dimaksud dalam ayat ini adalah siapa? Huh? Ishaq, untas. Ishaq Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Sulaiman mengatakan Bahawa memberikan kabar gembira Adalah sunnahnya para nabi S.A.W Atau sunnahnya nabi-nabi Allah Rasul-rasul Allah S.A.W Dan ini menunjukkan keindahan syarat Islam Dalam mengatur hubungan Sosial kemasyarakatan Subhanallah, kita disyariatkan, kita disunahkan untuk memberitahukan sebuah kabar gembira. al Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis, bashiru walatunafiru. Jadi sekali lagi dalam hadis yang lebih jelas yang lain, Nabi mengatakan apa? Bashiru walatunafiru, waiyiru walatunasiru. Hadis yang sahih diterangkan Imam Muslim. Nabi mengatakan bashiru, berilah kabar gembira. Bahkan redaksinya mengatakan Rasulullah memberikan wasiat kepada sahabatnya yang ingin keluar berdakwah. Apa wasiatnya basyir walatunafiru, berilah kabar gembira kepada mereka. Walatunafiru dan jangan buat orang lari dari Islam. Wayasir walatu'siru, permudahlah. Buatlah semua hal itu jadi mudah dan jangan mempersulit orang lain. Jadi sekali lagi faedah ini dipertegas oleh sebuah hadis yang diratkan oleh Imam Muslim. Bashiru berikanlah kabar gembira, berilah kabar gembira. Al Imam Nawawi dalam syarahnya Al Minhaj mengatakan bahawa sekali lagi hadis ini menunjukkan bahwa memberikan kabar gembira kepada orang lain yang berhubungan dengan nikmat-nikmat Allah itu disyariatkan. Jadi disyaratkan kita memberikan kabar gembira kepada kepada orang lain. Kita menyenangkan hati orang lain. Jadi Subhanallah ini gunakan jamaah sekalian. Jadi kalau kita misalnya mendengar, misalnya teman kita lulus di PTN, perguruan tinggi negeri. Dan kita dapat kabar dari internet, telepon dia, kasih kabar dia. Ya akhi selamat bahwa antum diterima di perguruan tinggi yang antum minati. Dan ini sunnah Nabi saw. Wa salam dan dijelaskan dalam ayat-ayat ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin, kasih kabar gembira. Jangan setiap kita bicara yang tidak menyenangkan terus, tentang musibah terus, ini tidak menyenangkan. Hari ini bicara tentang kematian, besok tabrakan kan begitu, yang ketiga apa namanya seluruh hal-hal yang tidak menyenangkan, jadi jadikanlah kita itu apabila hadir di dekat orang lain itu menyenangkan hati orang lain tersebut dan ini sekali lagi sudah akan ah hajib uh, dan sekali lagi jamaskan rahmatullahi wabarakatuh ini adalah sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan ini adalah salah satu bentuk, salah satu amalan sunnah terbaik yang ada di dalam Islam. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diberikan oleh Tobrani, Nabi mengatakan begini, Pak: "Ahabun nasiel Allah an fauhum Sebaik-baik manusia, manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain. Setelah akidahnya benar, setelah menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah yang ada dalam syariat Islam, yaitu orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Wa ahabul amali ilallah dan amal terbaik yang paling Allah cintai setelah akidah yang benar, setelah amal-amalan yang wajib adalah apa? Apa kata Nabi SAW? Sururun yudhiluhu ala muslim. Kegembiraan yang kita berikan yang kita masukkan ke dalam hati seorang muslim subhanallah, dan salah satu caranya adalah memberitahukan kabar gembira, kasih kabar gembira jamaskan rahimanillah Waiyakum. begitu juga dan kabar gembira ini tidak hanya berhubungan dengan hal-hal duniawi, contohnya misalnya ketika Antum sedang berada di masyarakat Antum, di sebuah masjid misalnya, lalu Antum melihat ada seseorang yang sholat sunnah Fajar dan dia orang awam datangi dia dan kasih kabar gembira pak misalnya misalnya antum katakan pak kalau antum ikhlas Insyaallah antum mendapatkan pahala yang lebih baik daripada dunia dan seisinya karena Nabi SAW bersabda rok Fajri Khairun Menad Dunia Womafiya dua rakaat salat sunnah Fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya kira-kira kalau orang itu mendengar perkataan antum itu senang apa tidak senang banget, luar biasa dia telah mendapatkan pahala yang lebih baik daripada dunia dan isinya, gunakan cara-cara seperti ini memberikan kabar gembira kepada orang lain, sebagaimana dalam ayat di atas materi yang Allah jadikan yang Allah janjikan, itu tentang dunia apa akhirat dalam ayat 25 tadi tentang dunia apa akhirat tentang akhirat, jadi memberikan kabar gembira bukan hanya Hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. namun juga berkaitan dengan akhirat. Beritahukan kalau antum tahu sebuah hadis dan antum melihat bahwa ada saudara antum yang melaksanakannya, kabari hadis tersebut agar dia gembira dengan dengan kabar tersebut. Jadi jama'askan rahimani lahu ya kum. Sekali lagi, ini adalah seafdol-afdolnya amal, sebagaimana sabda Nabi S.W.T dalam hadis surat Imam Ta'broni: Sururun yudhiluhu ala muslim kegembiraan yang kita berikan, yang kita masukkan ke dalam hati saudara kita. Coba bayangkan kalau kita bisa mengamalkan hal ini. Betapa indahnya Islam, betapa indahnya manhaj salaf. Betapa indahnya menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerjaan kita menyenangkan hati orang. Selama sekali lagi sesuai dengan koridor syar'i, i. tidak keluar dari hal-hal yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi melanjutkan, kita tunaikan apa kita Uh, sebutkan saja hadis ini secara sempurna, karena hadis ini sangat indah sekali. Lalu Nabi mengatakan, Au yaqshifu an hukurbatan. Salah satu amal terbaik yang paling Allah cintai adalah menghilangkan kesulitan dari orang lain, dari saudara kita sama muslim. Ini adalah salah satu amalan sunnah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya apa? Au yat di an hudainan atau membayarkan hutang saudara kita ini adalah salah satu amal sunnah terbaik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wataala selanjutnya apa Nabi mengatakan au ya turduan hujuan atau kita menghilangkan rasa lapar dari perut saudara kita Subhanallah menghilangkan rasa lapar dari perut saudara kita itu termasuk amalan sunat terbaik yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala traktir makan gitu pada kajian wah ditraktir barang-barang ustadznya diajak kan tuh Subhanallah <tos điềuitudes> yang enggak ya, ya ustadz yang lain, insyaallah tapi itu amalan yang terbaik jemaah saya jangan remehkan mentraktir orang itu amalan terbaik Subhanallah jemaah sekalian sebagian ulama salaf sebagian ulama salaf kalau diajak pergi bareng Safar bareng mereka memberikan satu syarat, misalnya eh, ikut safari yuk, temenin anak pergi kemana. Kalau sebagian ulama salah, diantara yang uh, dilakukan oleh Imam Nuur Barok dan lain sebagainya, mereka memberikan satu syarat. Oib, anak ikut sama antum, saya ikut dengan anda, namun syaratnya saya yang mentraktir, Subhanallah, saya yang mentraktir. Kalau tidak saya nggak mau pergi sama antum. Gimana? Ada yang melaksanakannya atau tidak? Sebaliknya ya, di terakhir nggak nih? Kalau traktir anak ikut, <laughs> kalau enggak ya sudah salam. Um, apa anak mendingan ikut ngaji atau dan seterusnya. Subhanallah, coba bayangkan keindahan akhlak salaf jemaah sekalian. Ini yang hilang di tengah-tengah kita. Bagaimana sudut pandang mereka itu akhirat selalu, selalu mem mementingkan bagaimana kita mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Karena mereka paham bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ketika kita mentraktir, itu lebih afdal daripada kita di diteraktir. Karena sekali lagi amalan terbaik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menghilangkan rasa lapar dari perut saudara kita. Jadi camkan ini jemaah sekalian rahimanillah wa iyakum. Masih ada waktu apa tidak? Sudah ya? Iya. Eh insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Aqulu qauli hadza wa dan kita akan melanjutkan hadis hadis ini baru setelah itu faedah berikutnya Aku qauli hadza wa astaghfirullakum wa muslimin